Mitra Bisnis, Kompas menulis, ekonom UI, Katip Basri menilai, pilihan pemerintah membatasi BBM bersubsidi bagi mobil plat hitam di Jabodetabek kurang tepat. Pembatasan membutuhkan pengawasan yang ketat, serta berpotensi menimbulkan pasar gelap dan rawan penyelundupan. Katip menilai, pilihan terbaik paling realistis adalah, menaikan harga BBM secara bertahap. Untuk membahas hal ini saya telah tersambung dengan Presiden Direktur Agis Elektronik, Bintoro Citrowiryo. Pak Bintoro, apa komentar Anda? Pada prinsipnya setuju bahwa BBM yang disubsidi itu dipakai oleh memang orang-orang yang berwenang. Tapi problemnya di Indonesia adalah apakah ada alat ukurnya dan alat kontrolnya. Itu yang menurut saya nanti besar kemungkinan disalahgunakan. Prinsip dasarnya bahwa BBM yang disubsidi itu hanya dipakai oleh orang-orang tertentu lah. Ya, itu prinsipnya setuju. Tapi bagaimana kontrolnya? Apakah pemerintah ini punya sistem kontrol? Jangan sampai jadi permainan orang-orang oknum sehingga tujuannya bagus tidak mencapai sasarannya. Sebetulnya prinsipnya bisa bagus ya, tapi alat kontrolnya gimana gitu loh. Bila pembatasan BBM bersubsidi ini hanya untuk mobil pribadi, apakah akan mempengaruhi penjualan mobil? Saya bilang sih menurut saya enggak, cuman akan ada pergeseran-pergeseran dari mobil besar ke mobil kecil ya, yang eh uh, yang lebih hemat energi atau apalah gitu lah. Dan, dan, dan yang satu hal lagi adalah kendaraan-kendaraan tua yang dipakai sebagai angkutan umum, nah itu itu mesti di-recycle itu. Itu kan teknik tua, boros bensin, emisi gas buangnya seabrek-abrek. Nah itu tidak boleh jalan lagi tuh. Bagaimana jika tua tapi mempunyai nilai klasik? Nah itu harus diatur uh, bagaimana supaya mobil-mobil klasik itu masih tetap bisa dipertahankan. Tapi kendaraan umum yang tua itu nggak boleh nggak boleh dipakai lagi. Demikian Bintoro Citrovirio. Saya Kiki Wijaya.